Mitra Bisnis, pembahasan solusi untuk mengurangi beban subsidi BBM mengerucut ke adanya dua harga BBM bersubsidi. Untuk motor dan angkutan umum, harganya tetap 4.500 per liter, sedangkan untuk mobil pribadi 6.500. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan pengamat ekonomi bisnis Aswin Wiryadi. Pak Aswin, apa komentar Anda dengan solusi dua harga ini? Benar. Yang harga dengan dua BBM itu menimbulkan bermacam-macam masalah lah, betul kan? Sebagian akan dijual secara liar, secara tidak resmi, segala macam. Dan kita tidak punya aparat untuk mengontrol itu kita tidak punya. Jadi ini akan menimbulkan kekecewaan lah, menurut saya, betul kan itu? Dan menimbulkan lagi celah-celah untuk memanipulasi harga. Kan? Memang sebaiknya diri kita ini satu harga aja semuanya. Jika harga BBM dinaikkan, akan berdampak terhadap naiknya harga barang-barang konsumsi juga. Ini bagaimana Pak? Itu udah resikonya Pak, semuanya Pak. Kalau nggak sekarang ini kan neraca pembayaran kita kan jebol terus kan. Terjadi negatif terus hal seperti ini. Dan sebaiknya kita berani istilahnya orang Amerika itu bite the bullet lah Pak. Sakit dulu sekarang ini, betul kan? Untuk selanjutnya akan lebih baik gitu. Memang akan timbul inflasi, pasti. Apakah ada muatan politis atas lambatnya keputusan terkait harga BBM bersubsidi ini, Pak? Ada ketakutannya pasti, pasti ada ketakutan. Ada ketakutan kan biasanya kan paling suka kan terjadi demo besar-besaran udah sulit dikontrol gitukan, ya? Itu yang paling merepotkan, ya? Lalu menurut Bapak, bagaimana cara meyakinkan pemerintah untuk bisa mengikuti saran dari pengusaha maupun pengamat untuk menaikkan harga BBM bersubsidi? Satu-satunya yang harus meyakinkan Pak SBY, Pak, keputusan terakhir ada di Pak SBY. Jadi semuanya sudah bicarakannya itu sudah sangat luas, sangat dalam semuanya. Akhir kan terpulang kepada Pak SBY sendiri, Pak. Putusannya kan ada di Pak SBY, betul kan? Semua data sudah dikumpulin sebab akibat ini akan terjadi. Sudah semuanya orang sudah membicarakan. Rasanya sudah terlalu banyaklah dibicarakan. Tinggal masalah keputusan akhir aja, Pak. Kalaupun harga BBM bersubsidi harus naik, bagaimana cara mengedukasi masyarakat agar bisa menerima kenaikan itu, Pak? Harusnya dengan berita yang sembilan banyak dan sudah sembilan lamanya semua orang sudah sadar lah, Pak. Benar kan? Jika kita bandingkan juga di negara tetangga Semuanya harga minyak itu sudah luar biasa ya, lebih tingginya dibandingkan di kita. Kita lihat kan nggak usah jauh-jauh ya di luar Jawa di Sumatera aja yang namanya Pertamax itu sudah harganya sekitar seribu 1000 lima 1500 lebih tinggi daripada di sini. Demikian pengamat ekonomi bisnis Aswin Wiryadi. saya Wendy Lim.